Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ashadu ala ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad Rasulullah Pemirsa, Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam acara dakwah Agama Islam Hikmah Pagi TPRI Acara ini terselenggara atas kerjasama Ditjen Bimas Islam Departemen Agama Republik Indonesia bersama TPRI Pemirsa, setiap apa yang kita lakukan tentu ada tujuannya. Salat ada tujuannya. Kita hidup juga ada tujuannya. Begitu pula dengan Ramadan. Puasa ada tujuannya. Dan itulah yang akan menjadi tema kita pada kesempatan pagi hari ini. Yaitu tujuan ibadah puasa. Dan untuk itu kami hadirkan seorang narasumber, seorang ustaz. Yang insya Allah sudah tidak asing lagi bagi kita Al-Mukarram Ustadz Dr. Andes Haji Nandi Naksabandi Master Hukum Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh ya, Syukur Ustadz telah hadir kembali di studio kami Pemirsa Ustadz Nandi Naksabandi Beliau menjabat sebagai Kasubdit Publikasi Dawah dan Hari Besar Islam Di Departemen Agama Republik Indonesia dan pemirsa, pada pagi hari ini kami hadirkan pula ibu-ibu dari Majlis Taklim Al-Iman RW 5 Komplek Harapan Baru Bekasi Barat. Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga pemirsa, kami hadirkan pula yaitu kelompok kasidah juga dari, uh, namanya Al-Iman dari Harapan Baru Bekasi Barat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pemirsa, kami akan berbincang tentang tujuan ibadah puasa dan terkait dengan surat yang dibacakan yaitu surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 185. Ada dua catatan dari saya, yang pertama antasumu khairulakum. Yang kedua, sahur Ramadan itu adalah hudan limnas. Dan ini akan dijelaskan sebagai kalimat pengantar oleh narasumber kita. Apa dah Ustaz? Para pemirsa TVRI yang berbahagia juga ibu-ibu e, dari Majlis Taklim Al Iman Harapan Baru yang saya cintai hmm. bahwa Allah Subhanahu Wa Taala telah mentaklifkan kepada kita, mentaklifkan itu artinya mewajibkan, hmm. telah mewajibkan kepada kita bermacam-macam ibadah. Hmm. Ada ibadah itu yang diwajibkan kepada kita setiap hari ya, seperti yes. sholat. Ada lagi ibadah itu diwajibkan kepada kita setahun sekali seperti zakat. Mm -hmm. Ada lagi ibadah itu diwajibkan kepada kita satu bulan dalam satu tahun seperti puasa. Mm -hmm. Bahkan ibu-ibu yang terhormat ada ibadah itu yang hanya diwajibkan kepada kita seumur hidup satu kali. Mm -hmm. Yaitu seperti haji. Mm -hmm. yeah. Dari macam-macam ibadah ini tentu mengandung hikmah, mengandung tujuan masing-masing. Ya. Namun yang jelas dari ibadah itu adalah untuk memperkokoh iman kita. Ya. Jadi supaya iman kita tuh semakin hari semakin kuat. Sebab dari macam-macam ibadah itu ada yang namanya ibadah kauliah ucapan, uh -huh. ada ibadah maliyah berupa harta, ya. Uh -huh. Ada juga larangan, jangan ini jangan makan, jangan bergaul dengan istri dengan suami di siang hari ya. Jadi ada ada yang bersifat perintah atau istilahnya ijabiah, ya, ada juga yang bersifat salbiyah, kita harus menahan diri. Hmm. Nah, ini supaya iman kita ini dicoba dengan perintah kita mampu melaksanakan perintah, dicoba dengan larangan kita mampu menjauhi larangan sehingga iman itu semakin harus semakin kokoh sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah. Namun demikian para pemirsa TVRI yang berbahagia dan hadirin di studio bahwa tiap-tiap ibadah itu ada tujuannya. Kalau untuk salat Allah berfirman Akimis sholat Inna sholat tak tanha anil fahsyai wal mungkar Dirikan sholat Sesungguhnya sholat itu dapat Mencegah perbuatan keji dan mungkar Coba ibu-ibu yang di studio Ini terka Surat apa dan es berapa Yang bisa boleh pulang duluan Ayo Surat Al-Ankabut Ayat 45 Hmm. Surat apa, Bu? Al-Ma'un ayat mandi. 45, ya, itu. Itu untuk sholat Nah, sedangkan untuk zakat Allah berfirman, "Khudz min amwalihim shadaqatan uh, wa tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Jadi, ambil oleh muzakkat untuk membersihkan harta dan juga membersihkan muzaki, ya, dari sifat serakah, kikir, hmm. dan lain sebagainya itu tujuan zakat ya. Sedangkan untuk haji Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Hajj ayat 4 ayat 28. Surat Al-Hajj berapa 28. Liyashhadu manafi'alhum wa yadrusma allahi bi ayyami ma'lumat agar para jamaah haji itu mampu mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari prosesi ibadah haji yang dilakukannya. Karena dalam ibadah haji itu banyak simbol-simbol yang perlu diterjemahkan. Ya. Nah, sedangkan untuk puasa Allah berfirman singkat, la alakum taat takun. Mudah-mudahan dengan puasa ini kalian menjadi orang taqwa. Ya. Karena pada kata takwa itu di situ terhimpun sifat-sifat yang mulia, ahlakul mad, ahlakul karimah. Ya. Jadi akhlak yang mulia itu seperti sabar, pemaaf, pemurah, ya, uh -huh. pelaku ibadah, itu terhimpun pada satu kalimat namanya takwa. Uh -huh. ya. Nah, Jadi puasa itu agar kalian menjadi orang takwa. Maka bagaimana dengan puasa kita ini supaya kita menjadi orang takwa atau mendapat predikat mutakin. Karena sorga ini u'idat lil mutakin. Sorga juga disediakan untuk orang-orang yang bertakwa Maka puasa kita Supaya puasa kita itu meraih gelar mutakin itu Puasa itu harus dilengkapi dengan empat faktor Empat macam ya. Jangan empat perkara Nanti orang takut Wah ini di Islam banyak perkara ya? Jadi empat macam saja Berapa macam? Empat, empat. empat macam pertama puasa itu harus dibarengi dengan namanya imsak ya imsak artinya bukan seperti gini ya oh ini sudah mendekati setengah lima imsak imsak ya bukan itu yang dimaksud memang puasa itu adalah asyamu al imsak puasa itu menahan menahan apa pertama menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa ya yang membatalkan puasa itu seperti makan atau minum Ya, ya bu bukan makan dan minum. Nanti kalau makan dan minum, kalau makan saja tidak batal. Hmm. Ya, tapi makan atau minum. atau minum itu pun kalau tidak karena lupa, kalau lupa enggak. Hmm. Misalnya ibu yang di studio ya sedang puasa lupa sudah makan satu piring minum air satu gelas teh manis ya pisang dua ah kemudian loh kok saya nggak puasa teruskan saja hmm. karena pada hakikatnya Allah itu yang memberikan makan dan minum ya cuma kayaknya ketengaluan banget kalau sudah satu piring ya tambah tempe segala macam ya yang biasa sih ibu-ibu kalau masak bu ya karena kebiasaannya ciptin gitu ya spontan bu ya itu tidak apa apa kalau lupa apa apa kalau lupa apa -apa, ya. Jadi makan atau minum, ya, kemudian muntah dengan disengaja itu yang keluar sperma, ya, keluar sperma disengaja, ya, misalnya nonton PCD atau apa ya, kemudian berstubuh, ya, kemudian eh, keluar head atau melahirkan itu yang di antara lain yang membatalkan puasa. Mm -hmm. Tapi ada hal-hal yang merusak pahala puasa. Ini yang kadang-kadang kita kurang waspada di dalam menahan hal ini, mm -hmm. ya, di mana Rasulullah SAW bersabda, khomsu hisolin tan kurus Ada lima macam merusak pahala puasa. Puasanya tidak batal, tapi pahalanya tidak ada. Ya, yang pertama adalah alkidbu berdusta. Bohong. Nah, bohong, ya. Jadi sedang puasa kita berdusta. Ya, suami baru ke WC 5 menit Dompetnya sudah acak-acakan Begitu pulang dari WC Suami nanya Ini kok dompet acak-acakan Siapa ini? Tidak, saya tidak Nah itu sudah bohong Jadi ya? nah, sedang puasa berbohong Itu merusak wala puasa Yang kedua Annamimatu Annamimatu itu mengadu domba Menyebarkan kabar, kabar palsu Agar orang bermusuhan ya, nah, Supaya mengadu domba lah. Ya eh nah, bukan domba diadu-adu bukan ya kan domba itu menyebarkan kabar ya karena kita tidak senang pada seseorang mengajak orang lain pun biar tidak senang pada dia gitu ya nah itu namimah yang ketiga adalah al batu alghibatu batu itu menggunjing orang ya tapi biasanya yang suka menggunjing orang bapak-bapak ibu-ibu sih jarang ya nah, sedang puasa ngomongin orang, ya dimulai biasanya dari kata hooh, dijawab emang, <laughs> ya. hooh itu bu bambang, waktu pertama dia datang ke sini baik benar, ah. tapi sekarang ada emang ada yang satu ya, akhirnya terus kita sedang puasa itu mengencing orang, ya maka puasanya tidak batal tapi pahalanya sudah tidak ada, ya. Hmm. Maka disinyali oleh Nabi, ya, kamin so imin laisalahumin siami ilaljual apost. Banyak orang melakukan puasa, tapi dia tidak mendapat apa-apa, hanya haus dan lapar, karena tidak pandai meminij, menahan mulutnya. Ya. Jadi puasa bukan hanya haus dan lapar, tapi juga dari ucapan-ucapan yang keliru, terutama ucapan-ucapan yang dapat menyakiti orang lain. Ya. Yang keempat wayamilzur sumpah palsu berperan serta berbuat curang ikut menandatangi kwetansi pada kwetansi itu fiktif ya ikut menandai faktur pada fakturnya fiktif hmm. yang sedang puasa memang puasa tidak batal tapi yang dikehendaki oleh puasa itu kan supaya jadi takwa yeah. di mana Allah memperhatikan kita orang tahu Allah melihat kita jadi akan timbul sikap jujur dan benar itu dari dari puasa itu kita kan walaupun sedang sendiri tidak mau kita makan misalnya siang-siang ya uh, suami gak ada anak-anak sekolah ah minum aja sendiri gitu ya nggak ada orang tapi kita merasa kan Allah memperhatikan kita manusia bisa saya bohongi tapi Allah nah bukan hanya sedang puasa tapi ketika kita di kantor Ketika kita di pekerjaan ya, sikap jujur dan benar ini harus mencerminkan dari sikap puasa kita itu. Uh -huh. Saya kira jelas, Bu ya? Jelas. Jelas. Jaleh, jaleh bahasa Padang jaleh. Tak singkop daun nampak buah ini ceramah ya. <ketan> nah, yang kelima yang <ketan> merusak pala puasa itu <susuk> wastirsalun nadri ila maharramasyarhu. Melepaskan pandangan kepada yang dilarang oleh syara'. Ya, jadi mata kita juga harus dijaga, Bu ya. Bukan hanya mata juga aurat kita jangan sampai kita belum sholat subuh sudah toaft di monas, ya. Kemudian paha kita berlipat-lipat. Ya kelihatan itu ya Nah saya kan sering ceramah itu lewat monas ke senter lampu mobil ya Ini dilihat salah gak dilihat juga memang nah, kelihatan nah, ya. nah itu jangan sampai yang melihatnya dosa Yang memperlihatkan juga dosa Nah jadi aurat di bulan puasa ibu-ibu khususnya yang para pemirsa di rumah ya Anak-anak gadis Subuh-subuh sudah pergi nyubuh, ya, keliling, ya. apalagi tu ya. antara remaja pada pegangan-pegangan tenggelam -pegangan itu sudah merusak pala puasa itu, ya. ya. ya. Jadi puasa itu perlu dibangun dengan namanya imsak, ya. Imsak itu menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa, juga menahan diri dari hal-hal yang merusak pala puasa. Ini namanya imsak bu, ya. Nah, ya. Ber yang kedua, ya. Sebelum yang kedua, set. Jadi kita beri kesempatan kepada ibu, -Ibu dulu, ya. Yeah. Subhanallah, luar biasa ini penting ya Bu ya, menarik ini uh, tentang lima macam yang merusak puasa Cuma sebelum saya berikan kesempatan kepada Ibu-Ibu, ada ingin saya coba garis bawahi uh, Yang kelima tadi, melepaskan pandangan kepada yang dilarang oleh Sarah yeah. Tentu ada kekecualian Saat ya, sebab kalau tidak ada kecualian kasihan juru make up di stasiun televisi, Saat lagi ya. make up karena harus melepas pandangan bisa berantakan set. Ya, itu tugas ya. Tugas. tugas Jadi tugas. boleh artinya. Ya. Boleh melihat maksudnya pandangan dengan syahwat, ya. Oh, pandangan dengan pandang syahwat. Iya, hmm. dengan itu. Baik, saat kita beri kesempatan Ibu-ibu, silakan Bu yang akan mengajukan pertanyaan pada Ustaz Nandi. Iya, Ibu Khadijah. Ya. Mau menanyakan soal masalah sholat taraweh Pak Ustaz. Ya. Yang mana yang lebih benar, yang 8 atau yang 20? Iya, iya, betul. Terima kasih Pak Ustaz. Sama-sama, ya. Mas. Ibu Hadijah. Ya? Hadijah. Setelah Ibu Hadijah silahkan. Nama saya Haja Siti Aminah dari Majelis Taklim RW 05 Harapan Baru Bekasi Barat. Ya. E, begini Pak Ustad, biasanya perempuan itu e, tidak bisa menjalankan puasa wajib satu bulan penuh. Hmm. Nah, yang saya mau tanyakan di sini, bagaimana e, puasa wajib? Yang yang tidak bisa dilakukan itu dibayar, diganti, digabung dengan uh, puasa sunah. Mm -hmm. ya, Baik. Itu boleh atau tidak, Pak Ustaz? Baik, ya. Apakah Terima kasih. Puasa Senin, Kamis ataupun Sawal ya. Baik, selanjutnya silakan Ibu. Saya Ibu Sri Hartini dari uh, Pengajian Al Iman Harapan mm -hmm. Baru ingin menanyakan uh, surat apa saja yang sebaiknya dibacaan pada bulan Ramadan. Baik. Itu saja Pak Ustaz? Iya. Baik, sejauh dulu Ustaz, nanti ya, kita lanjutkan. Baik, baik. baik. Uh, selanjutnya dijawab di, di Ibu al Ibu Khadijah ya dari Madrasah Taklim Al Iman Harapan Baru ya? Iya. Nah, Harapan Baru itu di Jawa Barat apa di mana, Bu? Jawa Barat. Oh, Bekasi ya. Iya, iya. Nah, jadi teraweh itu ada yang 8, hmm. ya, ada yang 20, bahkan ada lagi yang 36, ya. Hmm. Nah, ini mana yang benar, ya? Yang 20 apa yang 8, hmm. ya? Kembali kepada hadisnya. Hadisnya begini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Man, romalbona imanan wahdisaban bupiro lahu matakot damamin dami. Siapa yang berdiri di malam Ramadan, maksudnya berdiri itu salat malam Artinya begini dalam bahasa lugasnya, siapa yang sholat sunat malam Kita menyebutnya istilah taraweh, ya Di bulan Ramadan Sholatnya itu karena iman dan karena Allah ya. Jadi bukan karena si A, bukan karena si B, bukan karena ada atasan kita mau taraweh, ya Kemudian ikut taraweh, bukan Ya, uh -huh. karena ada wali kota mutraweh muda, muda ikut raweh ya. Uh -huh. Tapi betul-betul karena Allah, ya. Maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Menurut Profesor Dr. Ki Haji ya, uh, yang anu namanya itu di Madlis Ulama itu ya, uh, Madlis Patwa, ya namanya Profesor Dr. Ki Haji Mustofa yang aku ya. Jadi hadis ini menerangkan tentang siapa yang sholat malam di bulan Ramadan. Tidak berbicara rakaat. Mm -hmm. Berdasarkan hadis tidak berbicara Tapi siapa yang sholat malam. Kemudian ada firman Allah. Mm -hmm. Bertakwalah kamu kepada Allah menurut kemampuanmu. Jadi ibu-ibu ini capek capeh pak ustadz capek ibu-ibu itu ya ibu-ibu itu dari kerjanya dari mulai terbit matahari sampai terbenam mata suami terbenam mata ya. suami ya. apalagi di bulan ramadan ibu-ibu tuh ali repot ya maka sholat malam itu berapa saja kuatnya ibu kuat dua dua kuatnya empat empat kuatnya enam enam kuatnya delapan delapan kuatnya dua belas terus ya tapi menurut kemampuan kita cuma diakhiri Sholat malam itu dengan witir, witir itu bisa satu, bisa tiga, ya, bisa juga lima dan terus yang penting witir, ya, Anjil, ya. ya. jadi ini jangan sampai dipermasalahkan, ya, itu setback. Kalau kita masih mempertahankan, oh yang benar itu yang delapan, oh yang benar itu yang dua puluh, itu setback, mundur ke belakang, ya. Kita jangan berbicara itu, tapi berbicara teknologi itu yang harus berbeda tuh. Uhum. Berdebat lu bagaimana cara bikin mobil yang ada WC-nya, bagaimana bikin mobil besar. Nah itu umat Islam harus berdebat di situ, yeah. ya, bukan soal taraweh, ya. Ah, jadi yang 8 ibu bagus Yang 20 bagus Yang tidak bagus itu yang tidak terawih itu. Mm -hmm. ya? Saya kira ibu Khadijah jelas ya Jelas. Mm -hmm. Kemudian ibu Siti, Siti Amina Amin, ya. Ya, Perempuan ini kan suka head mm -hmm. Head itu galib-galibnya Biasanya 6 atau 7 hari mm -hmm. Tapi bisa saja head itu 3 hari Bisa saja 4 hari Bisa juga head itu 8 hari Maksimanya 15 hari Mm -hmm. Kalau sudah 15 hari itu sudah bukan darah head lagi tapi istihadah darah penyakit. Di mana darah head itu damun makarufun. Darah head itu darah yang dikenal warnanya kehitam-hitaman. Ibu ya, ibu sudah paham barangkali ya? Nah, paham banget kalau ibu-ibu ya, sering mm -hmm. ya tiap bulan. Mm -hmm. Jadi bulan itu datang kepada ibu. Kalau orang Amerika mendatangi bulan, uh -huh. tapi ibu-ibu dulu siap bulan datang. Uh -huh. Sudah bulan, bulan datang bulan besar, katanya uh -huh. ya. Nah ini begini Bu, misalnya saya ambil ya mandi-mandi hari Jumat kan sunat. Kemudian seseorang itu seorang bapak habis ada keperluan dengan malamnya dengan istrinya habis melaksanakan sunah Rasul ya. Yeah. Nah, kemudian mandi ya mandi wajib ya mandi sunat, sunat Jumat sekaligus saja. Nah, tergantung niatnya. Innamal a'malu binniat sesungguhnya amal itu tergantung niatnya hanya di dalam Islam ya perbuatan yang wajib itu bisa narik yang sunnah tergantung niatnya jadi kalau kita niatnya kodok ya tadi mengkodok kodok itu bisa tiga hari bisa empat hari tergantung tadi berapa banyak yang ditinggalkan puasa itu boleh di sambil Senin kemis boleh ya tapi ada orang katanya ini kan ada bayar hutang, ada kondangan kan begitu ya. Enggak hmm. enggak hmm. jangan dibedakan begitu. Dalam ibadah enggak enggak bisa dikias seperti itu ya. Ya bisa dikias seperti itu ya. Nah, jadi boleh Ibu kita melakukan membayar yang wajib sambil melakukan yang sunat. Jadi sekali berdayung dua pulau terlampaui gitu ya. Niat niatnya? niatnya niatnya niat puasa wajib saja. Oh, ya nah, jadi sunatnya nanti terbawa sunatnya nanti terbawa ya dilangsung dengan sendirinya ya jadi gitu boleh e, mengkodo puasa wajib ya e, hari senin hari kamis atau ketika 6 hari bulan sawah ya hmm. Hmm. tapi ini ibu-ibu terus terang aja masalah fikih masalah fikih itu kadang-kadang uh, ada perbedaan-perbedaan penafsiran ya mm -hmm. jadi kalau ibu ketika nanya kepada ustadz yang lain tidak sama hal seperti ini wajar-wajar saja tidak perlu pindah rw ibu mm -hmm. ya mm -hmm. wah saya beda nih dengan ustadz ini ah pindah rw jangan mm -hmm. jangan samakan dia dengan yang lain ah, begitu ya. kata arafik ya mm -hmm. jelas bu ya jelas. nah yang, yang ketiga ibu sri hartini ya yaitu membaca Quran ya. itu di bulan Ramadan surat apa saja Aha. ya. Jadi Al-Qur'an itu sama ya. Yang di depan, yang di tengah, yang di belakang sama saja ya. Membaca Al-Qur'an di bulan Ramadan, kalau di bulan biasa Alif Lam Mim, Alif Harpun Lam Harpun, Mim Harpun Itu satu huruf dibalas oleh Allah dengan 10 kebajikan. Baca Alif Lam Mim saja udah 30 tuh. Maka di bulan Ramadan dilipat-lipatkan sampai 70, ya. Jadi ibu sudah membaca Alif Lam Mim, sudah 210 tuh pahalanya. Hmm. Dilipat-lipatkan. Itulah kehebatan hmm. uh, bulan Ramadan itu ya. Nah. Hmm. Ustaz, ada ibu-ibu. Ustaz, saya itu sudah Mata saya kan saya kena sakit gula, Pak Ustaz. Saya ini sudah enggak lihat baca Quran tuh kayak lihat mih, keriting katanya. Ya. Heeh, enggak jaleh, sudah enggak jaleh, enggak jelas lagi. Pak Ustaz tapi saya hafal surat Yasin. Ya, berbanyak, di bulan Ramadan surat Yasin, ya. Pak Ustaz Yasin mah kepanjangan. Saya mah hafalnya cuma ayat kursi. Ayat kursi berbanyak Ya. Ayat kursi juga Pak Ustaz, saya mah enggak hafal apaan cuma kulhu, kulhu saja. Ya. Nah. Kulhu juga enggak apa sembah ustad apanya bismillah bismillah aja ya. ya. Ada bismillah juga ustaz saya mendingan mati aja ya. ya. Hmm, jadi kalau bismillah aja enggak apa mati ajalah ya. Pulang saya kampung sana ya. Jangan di Jakarta Oleh karena itu yaat oleh karena itu ya. Setiap orang muslim itu jangan kosong dadanya di Al-Quran, ah, ya. jadi harus ada hafalan-hapalan, oh, baik yang pendek, apalagi yang panjang-panjang, ya. ya, ya. Nah, itu. Dan ada saat di mana kita memang tidak lagi bisa membaca Al-Quran, yaitu ketika kita mati. Oleh karena itu, sebelum kita mati, di bulan Ramadan ini kita maksimalkan berinvestasi pahala sebanyak-banyaknya, dan pemirsa? Perbincangan yang menurut ini akan kita lanjutkan, namun kita dengarkan dulu lagu kunang-kunang dari grup Kasih Al Iman, Komplek Harapan Baru Bekasi Barat RW5. Silakan Ibu-Ibu. <tik> pemirsa, terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam acara dakwah Agama Islam Hikmah Pagi. Bagi pemirsa yang kebetulan baru bergabung, kami informasikan bahwa pada pagi hari ini kami sedang membahas satu tema yang menarik dan perlu bagi kita semua. Agar kita nantinya khusnul khotimah. ...yaitu tujuan ibadah puasa. Tadi telah dijelaskan panjang lebar hal yang pertama yaitu tentang insak. Segala sesuatu yang terkait dengan menahan diri. Dan bagaimana yang kedua, ketiga, dan keempat akan dijelaskan lebih lanjut oleh narasumber kita, Ustaz Nandi Naksabandi. Silakan Ustaz. Para pemirsa TVRI yang berbahagia serta ibu-ibu di studio. Yang kedua, supaya puasa kita itu menyentuh akan arti takwa. ya Atau mendekati atau untuk mendapatkan perdikat mutrakin adalah puasa itu dibarengi dengan qiyamul lail salat malam ya salat malam yaitu di mana Rasulullah sabda man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban gugfir lahu Siapa yang melakukan salat malam di bulan Ramadan karena iman dan ihtisab, karena iman dan karena Allah, maka Allah akan ampuni dosa dosanya yang telah lalu. Hal ini juga untuk memberikan pelajaran. Karena Ramadan itu ibarat madrasah Ramadan itu ibarat tempat pelatihan hmm. ya. Jadi kalau kita di bulan Ramadan mampu melakukan sholat malam Maka setelah keluar Ramadan itu Kita mampu juga sholat malam ya. Sholat malam ini adalah sangat istimewa ya. Disebutnya da'bussholihin Kebiasaan orang-orang sholih di masa lalu Jadi para rasul zaman dulu orang-orang salafus sholih itu selalu melakukan sholat malam. Ya. Kemudian sholat malam itu juga dapat menghapus dosa-dosa. Yang ketiga, sholat malam dapat mengerem daripada perbuatan dosa. Ya. Jadi kalau kita mau melakukan dosa itu, oh saya ini biasa sholat malam, pantaskah saya berbuat seperti ini. Ya. Ya. Namun yang tidak kalah pentingnya, sholat malam itu juga bisa mencegah, menjauhi dari penyakit. Hmm. di mana kita sedang tidur di mana di situ hmm. lemak numpuk yeah. ya kemudian darah beku hmm. nah kita sholat jadi darah mencair lagi hmm. jadi yang punya penyakit gula kolesterol asam urat itu insyaallah dengan sholat malam ibu hmm. hilang ya ah itu, itu itu sangat sangat bagus kalau ya. usah jauh-jauh datang ke Ponari Iya. ya, ya. Nah, jadi sholat malam itu juga eh, matrodatun lidawah ya jadi dapat mencegah penyakit jadi sebagai untuk obat itu uh -huh. jadi ibadah puasa itu pertama dilengkapi dengan imsat. yang kedua adalah sholat malam uh -huh. ya sholat malam ya Nah, kemudian ibadah Ramadan itu dilengkapi juga dengan tadarusul Quran, hmm. mempelajari Al-Qur'an. Hmm. Ya, mengaji Al-Qur'an. Zaman dahulu orang-orang tua kita dulu setelah sholat tarawih duduk ya, hmm. berkeliling satu membaca Al-Qur'an disimak ada Ustadznya satu kalau salah dibetulkan. Iya. Biasanya satu malam satu jus. Jadi menjelang Lebaran itu sudah hotam. Ya. Uh -huh. Nah ini sekarang ini di masjid-masjid di musola ya jarang, jarang ya. Ada si ada tapi biasanya malam-malam pertama, malam ketiga, malam ke sepuluh itu sudah hilang itu. Ya. Uh -huh. Sudah hilang. Ya. Tadinya penuh sehingga masjid-masjid, musola-musola sewa tenda. Ya, karena datang tuh ya pada datang salat ya. Tapi mulai itu memang babak penyisihan ibaratnya ya. Nah, jadi masih banyak pesertanya. Yang kedua tuh tanggal 10 udah mulai kurang tuh ya. Malah tenda sudah dikembalikan oleh pengurus mushola ya. Nah, itu nanti tanggal 20 sampai 30 tinggal sedikit ya. Kadang-kadang tinggal orang-orang tua saja. 38 orang kakek-kakek ya itupun yang empat udah ngampleh ya nah, jadi sudah tarawih sudah lemas ya anak-anak muda sudah ada itu ya orang-orang tua saja ya Sudah pelan ya Allahuakbar Ya Allah Sudah lemas ya kalau udah tahun 20 tuh nah, harusnya zaman Rasul itu justru meningkatkan ibadah itu di malam-malam terakhir bapak-bapak ibu-ibu ya hmm. karena itu malam Lailatul Qadar Nah, kita juga Lailatul Qadar malah Kader hmm. belum bikin kue belum punya baju untuk anak-anak ya sepatu, sepatu. padahal itu tidak disyaratkan dalam Islam ya hmm. nah jadi memperbanyak membaca Al-Quran dan juga doa memperbanyak doa hmm. doa apa yang paling baik diucapkan di bulan di Ramadhan Rasulullah SAW mengajarkan Pastak sirupihi min arbai solin Perbanyak di bulan empat macam Yang dua macam Sabda Nabi sangat dicintai Allah Dan yang dua macam Sangat kalian butuhkan Yang dua macam sangat dicintai Allah Ashadu an alla ilaha illallah astaghfirullah. Itu sangat dicintai Allah ya Dan yang kedua As'alu kal jannah Wa a'udhu bika minan nar jadi ibu sambil masak, ashadualla ilahaillallah aslamfirullah asalul kajannah wa a'udubi kaminala. Aku bersaksi bahawa tidak ada tuhan kecuali Allah. Aku mohon ampunanmu ya Allah dan aku mohon sorghak kepadamu dan minta dijauhkan dari neraka. Ibu sambil ngas ngiris bawang ya, sambil ngatur kolek. Kolek diatur tuh sore ini buat si Dede, buat si Dedi, buat si Dodok, buat si Dudu diatur ya. Itu kolek ya. Nah, ibu sambil baca asyhadu alla ilaha illallah, astagfirullah, as'alukal jannah wa a'udzubikal minan nar. Sebab itu merupakan saving, merupakan tabungan ya. Siapa yang mengucapkan ashaduallah ilahillah satu kali ibu sudah satu nanam di syurga satu pohon, mm -hmm. yeah. baca istiqbar satu kali sudah satu nanam satu pohon di syurga. Jadi tanaman-tanaman kita banyak. Maka kata Nabi Abdul doa al-istighfar Sebaik-baik doa itu istighfar Tidak ada orang yang paling bahagia nanti daerat Kecuali yang banyak istighfarnya hmm. ya? Maka perbanyak di bulan Ramadan itu apa? Is? Istighfar ya? Dan saat membaca ibu-ibu banyak membaca istighfar Juga tahlil itu akan berdampak ke dalam Keseharian spontanitas ya, karena kalau yang dipikirkannya bukan yang dibiasakan bukan bacaan-bacaan yang baik itu Ketika biasanya ibu-ibu yang latah yang keluar, ibu... yeah. pengundi yeah. kebun binatang gitu ya Iya yeah. <laughs> yeah. yeah baik saat kita kasih kesempatan lagi satu ibu ibu sebelum kita lanjutkan ya, ya baik, ibu ibu baik. Mumpung uh, di sini di studio langsung bertanya kepada ustadz kita ustadz nari nasabandi silakan ya, pak ustad nama saya miko Kulsum ya boleh hingga dua pertanyaan silakan silakan yang pertama Salat malam itu bolehkah baguskah malam itu belum belum tidur gitu ya ya ya yang kedua pertanyaan yang kedua Puasa yang bagaimanakah yang sampai mendapatkan kifarat? Itu saja, Pak Ustaz. Terima kasih. Terima kasih kembali. Silakan setelah Umi um, Kusum. Ada lagi? Oh, dari silakan, dari ya. Grup Kasidah. Ya. Nama saya Hajah Siti Jamila. Uh -huh. Dari Majelis Al-Iman RW e 05 Perumahan Harapan Baru. Iya. Yeah. Saya mau tanya nih, Pak Ustaz. Di bulan Ramadan, di bulan puasa, Setan-setan dibelenggu yeah. dan juga pintu surga dibuka selebar-lebarnya serta pintu neraka ditutup serapat-rapatnya. Apa maksud dari semua itu? Saya mohon jawaban dari Ustadz terima kasih iya terima kasih kembali Ustadz sekarang ini menarik ini yang bertanya dari ibu-ibu ya jamaah dari grup kasidah dan sekaligus silaturahim juga dengan kori kita nih oh, silakan silahkan, <laughs> silahkan. silahkan silahkan Ustadz ya, baik, terima kasih uh -huh. yang saya ingin tanyakan tadi Pak Ustadz sudah menyinggung hari-hari uh -huh. pertama sampai 10 kita itu banyak pengunjungnya uh -huh. itu masjid mulai hari-hari selanjutnya itu mulai berkurang iya yeah. Nah, sedangkan Rasulullah mencontohkan bahwa Justru di akhir-akhir itu Kita lebih banyak dengan itikaf di masjid uhum. Nah bagaimana cara Kebiasaan yang Tidak baik ini Bisa kita rubah Sehingga tahun yang akan Tahun sekarang ini kita melaksanakan Ramadan ini benar-benar Ramadan yang kita lakukan Seperti yang diinginkan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi Wasallam. Iya, Jadi sehingga kalau tidak nanti Setelah Ramadan, ya hilang lagi semuanya itu. Iya. Nah, bagaimana? Kia, apa kiannya untuk supaya Ramadan itu tetap sampai selesai kita lakukan dengan dengan benar-benar seperti uh, yang diinginkan Nabi Rasulullah SAW. Terima kasih Ustaz Iya. Terima kasih kembali. Wah, saya kira ini perlu sekali. Iya. Uh, silakan Ustadz langsung dijawab. Uh, pertama dari Ibu Umi Kasum ya. Iya. Yeah. Uh, ini taraweh itu hanya ada pada bulan Ramadan hmm. Taraweh hanya ada pada bulan Ramadan Ya, hmm. Jadi kalau ibu e, Bukan bulan Ramadan Pergi ke mesin, mau kemana bu? Mau traweh, itu bisa ditertawakan ya. hmm. Nah ini traweh hanya bulan Ramadan Tapi sholat malam itu ada pada setiap ano, Ada pada setiap Malam, baik di bulan Ramadan Maupun di luar Ramadan iya. Nah maka ibu, kalau mau tahajud ya tidur dulu boleh itu lebih bagus ya hmm. sambil sahur ah mau ikut saja itu dengan jamaah di masjid hmm. karena ada ceramahnya hmm. juga bagus ya jadi tidak tidur dulu nggak apa-apa tidak tidur dulu nggak apa-apa ya, ya. Hmm. kemudian uh, kifarat puasa yang mendapat kifarat itu kalau kita ini hati-hati ini terutama yang muda-muda tapi ibu-ibu juga bisa ya hmm. ya itu yang bergaul dengan suami istri di siang hari hmm. ya maka koboknya itu pertama 2 bulan terus menerus hmm. bersedekah kepada 60 fakir miskin di paratnya itu hmm. ya uh, atau memerdekakan seorang hamba Hmm. Nah itu salah hamba sekitar berapa sekarang itu ukurannya ya hmm. jadi makanya kita di bulan Ramadan itu boleh bergaul dengan suami ya tapi jangan sampai uh, melakukan persebuan hmm. ya ini biar jelas aja ya hmm. itu bisa kifarat harus kena, kena denda itu. Ya, batasan bergaulnya di mana kan? Ya batasan bergaulnya itu hubungan suami istri lah saya kira hmm. udah udah. Jelas ini ya. Mm -hmm. Nah, ya gitu udah jelaslah ya. Ayo. makanya dulu orang-orang tua dulu tidak mau menikahkan anaknya, mau puasa. Saya khawatir itu pengantin baru mm -hmm. terjadi seperti itu ya. Oh, nah. yeah. Kemudian dari uh, itu ya, ada Siti Jamilah, Ibu Siti Jamilah itu setan dibelenggu. Oh, setan dibelenggu. Mm -hmm. Maksudnya untuk berbuat dosa itu bagi orang yang puasa direm Karena sedang puasa kan Jadi sedangkan-sedangkan setan tidak bebas Yang kedua pintu syurga dibuka Memang amalan-amalan di bulan Ramadan itu Sangat mudah untuk mendapatkan syurga Sehingga untuk neraka itu sangat sulit Kenapa? Yaitu amal itu dilipat-lipatkan ya. Sabda Nabi Siapa yang melakukan sunat, mantab qoroba bi huslati minal khairi kana ka kaman adda fardatan fi Siapa yang melakukan puasa sunat disamakan dengan fardu. Wa man adda fardatan ka kaman sab'aina fardatan fi Siapa yang melakukan ibadah fardu Allah lipat lipatkan sampai 70 kali lipat. Hmm. Di situ kan berarti pintu surga sangat terbuka ya. Ya? Nah, itu itu maksudnya ya? hmm. Jadi bukan wah pintu surga sudah terbuka nih tinggal loncat saja ya. Ya? Nah, tidak Yang ya. itu harus melalui mati ya. Lalu dari sedahan Bagaimana sanib nah, ya ini ya. memang ibarat pertandingan itu sepuluh pertama itu ibarat babak persiapan jadi pesertanya masih banyak ya nah sepuluh kedua itu korban-korban terawih mulai jatuh mm -hmm. ya nah korban eh, 20 10 ketiga nah, itu babak final memang eh. yang babak final itu kan tidak banyak yang teruji ya, kan? ya, yang teruji jadi disebutkan awal huruf mah wa satu maqroh wa akhiru hidku minanda ini yang akan mendapatnya nah bagaimana ini supaya meramekan kembali kepada zaman rasul Kembali kepada pembinaan iman mm -hmm. Kembali kepada pembinaan akidah mm -hmm. Pembinaan akidah itu tentu Harus dilakukan sejak kecil Sejak terus melembaga pada itu mm -hmm. Ini akan berimbas kepada Ibadah itu tadi ya. berimbas Kepada kelejatan nikmatnya Ibadah ya. Ya. Ya. Kat, Semuanya sudah terjawab, tapi saya ada satu lagi yang Belum menjelaskan, kaitannya dengan Amal soleh atau sedekah dalam bulan puasa Gimana Seth? Ya. Rasulullah SAW pernah ditanya Sodakoh mana yang paling bagus ya. Rasul menjawab Abdulus Sodakoh, Sodakoh Tupi Ramadan Sebaik baik Sodakoh Sodakoh di bulan Ramadan ya. Jadi jangan pelit sebagai ibu-ibu Jangan pelit Ini saya tidak cerita orang lain Cerita istri saya saja ya. Istri saya itu kalau bulan puasa Di akhir-akhir itu bikin kue Ngocok telur, seorang pakai mixer ya, Bikin kue saya pulang teraweh nanya mah mana bukan tadi bikin kue saya nyobain itu suami dikasih yang angus <laughs> saya tanya mana yang bagusnya yang bagusnya nanti katanya buat lebaran ya nah, masa suami dikasih yang angus itu suami pulang teraweh ya. gelatruk gelatruk kerja makan kue angus <laughs> ya, ya. <laughs> tapi insyaallah pahalanya enggak angus teteh ya. Ya. ya jadi Betul. harus banyak sodako uh -huh. jadi kalau ibu ikut solat teraweh di masjid ya. ya ada kotak lewat ya. itu bukan minta di tepak-tepak, uh. ini ada kotak lewat tepak, lewat lagi tepak yeah. ya, yeah. tapi diisi ya, yeah. diisi berapa yeah. saja yang penting ikhlas, ya yeah. tingkat yeah. tep waktunya, ya yeah. yeah. mm. jadi sih, di bulan Ramadan ini, terbanyak. Ingat menahan diri dari ngomongin orang, dari berbuat dusta, namimah ya. Yeah. Di bulan Ramadan perbanyak yeah. solat malam, ya. Yeah. Perbanyak membaca Al-Qur'an dan yeah. memperbanyak sodakoh ya. Yeah. Saya kira itu ya, untuk yeah. mendekatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala supaya e, mendapat yaitu surga yang disediakan bagi orang-orang yang takwa. Subhanallah. Pemirsa Luar biasa, semua yang disampaikan oleh Ustadz Nandi Naksabandi, mudah-mudahan itu menjadi bekal kita di dalam menjalani bulan uh, puasa, uh, menjalani bulan Ramadan, beribadah-beribadah di bulan Ramadan ini. Saya ingin mengutip syair lagu dari Bimbo, setiap bulan Ramadan, selepas bulan Ramadan, hamba rindu Ramadan, maka maksudnya adalah... Ketika kita berpuasa di bulan Ramadan, mari kita isi sebanyak-banyaknya untuk meningkatkan amal ibadah, pahala e, untuk bekal di akhirat nanti. Dan kita berdoa mudah-mudahan tahun yang akan datang kita kembali bisa memperoleh kesempatan beribadah di bulan Ramadan. Tetapi pertanyaannya, seandainya tahun berikutnya kita tidak mendapat kesempatan beribadah di bulan Ramadan karena kita meninggal, maka cukuplah. Yang kemarin yang kita lakukan itu Bisa menjadi bekal kita Untuk di akhirat nanti Insya Allah Terima kasih atas perhatiannya Terima kasih atas kehadiran Ustaz Nandi Naksabandi Kepada ibu-ibu dari uh, Majlis Ta'lim Al-Iman Al Kompleks Harapan Baru Bekasi Barat RW 5 Dan juga kelompok Kasidah dan Pemirsa Saya atas nama Kru uh, menyampaikan mohon maaf bila ada kekurangan, selamat menjalankan ibadah puasa. InsyaAllah kita akan menjadi husnul khatimah dengan ibadah puasa ini. Dan mari kita dengarkan lagu yang kedua, Indung-Indung oleh Kasih Al Iman.